Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore sahabat RASFM Kembali saya Taufik Laham hadir untuk anda Cahaya sore hari ini Bersama pengkaji kedokteran Nabi Tibun Nabawi Pak Dr. Haji Muhammad Ali Taha Asagaf Dan tema kita mengenai Pengetahuan apa itu Tibun Nabawi Konotasi orang Tibun Nabawi atau pengobatan Ala Nabi adalah bekam, ruqyah Habatul Sa'udah, madu Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah untuk anda yang bergabung melalui live streaming di internet di rasfmjakarta.com Terima kasih juga anda yang mendengarkan melalui radio suara asafia di AM792 selama sore Juga anda yang di wilayah Sukabumi juga anda bisa mendengarkan melalui 89,5 FM radio suara pulau air Dengan Pak Dr. Haji Muhammad Ali Tuhan Asagaf Saya akan temani anda sampai menjelang azan maghrib nanti Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah Pak Dokter. <tuh> Alhamdulillah bisa berjumpa kembali. <tuh> ada orang yang karena kesalahan pola hidupnya ya, itu menyebabkan dia mengalami kemunduran fungsi-fungsi organ sebelum hmm. waktunya. Jadi biasanya usia 40 baru mulai ada rambut putih, hmm. ini baru 20 rambutnya udah putih. Hmm. Ya, ada hmm. gitu. Atau yang misalnya Uh, baru usia masih muda sekali sudah rematik di mana-mana misalnya ya atau ada lagi yang menjadi pongko misalnya mm -hmm. ada yang mukanya menjadi berkerut masih usia muda mm -hmm. ada itu mm -hmm. begitu. Nah ini karena kesalahan dari pola hidupnya dia ya. Nah untuk mencegah keluhan usia tua ya itu uh, para ahli kedokteran barat itu meneliti mm -hmm. apa saja faktor-faktor yang bisa membantu mm -hmm. supaya mencegah Uh, uh, penuaan ini Yang dimaksud tentunya penuaan dini mm -hmm. ya. Dan mereka menemukan Ada yang disebut human growth hormone Hormon Pertumbuhan yang ada di dalam tubuh kita Yang ini mulai ada Sejak kita lahir sampai Lama-lama menurun Makin tak bertambah usia kita makin menurun Dia sudah ada. Memang sejak lahir sudah ada mm -hmm. ya nah, Menurun Nah pada waktu penurunan yang makin drastis Menurunnya maka kita menjadi makin tua Iya yeah. Ya Jadi uh, revitalisasi organ-organ, ya, perbaikan kulit kita dan sebagainya itu menjadi makin lambat. Mm -hmm. Akhirnya timbul kerutan di kulit dan mm -hmm. sebagainya ya. Nah ini ada lebih dari 40 ribu penelitian tentang penuaan ini. Mm -hmm. ya. Dan uh, sampai sekarang masih terus berlanjut nih penelitian. Mm -hmm. Karena orang-orang Barat ini uh, sangat penasaran. Dia ingin supaya bagaimana supaya orang itu jangan tua-tua. <laughs> ya kan? Ya, di antaranya human growth hormone ini ya. Jadi hormon pertumbuhan ini, ya. Nah, e, namun ada yang menakjubkan di sini, ya, yaitu apa yang e, dikatakan oleh President American Academy of Anti Aging Medicine, yaitu Dr. Ronald Klats. Ya. Hmm. Dr. Ronald Klats ini, e, dia menemukan cara-cara untuk mencegah penuaan. Dan ini ternyata apa yang beliau temukan ini yang dibukukan dalam uh, bukunya berjudul Human Growth Hormone mm -hmm. ya itu banyak berhubungan dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini Subhanallah ya jadi uh, misalnya saja yang pertama adalah beliau menganjurkan kalau kita ingin awet muda katanya mm -hmm. ya kalau kita ingin produksi growth hormone kita itu normal terus mm -hmm. ya itu kita suruh membatasi makan dan minum. Porsi makan diatur lah gitu ya. Iya, nah, jadi membatasi makan dan minum. Ya, Rasulullah juga mencontohkan begitu. Rasulullah tidak makan banyak kan, kecuali hanya sekedar untuk menegakkan punggungnya. Hmm. Ya. Kemudian yang kedua, ya, membiasakan cara makan yang benar. Ya. Nah, di sini misalnya, kalau makan dikunyah. Ya, ini dianjurkan sekitar Mem 40 sampai 70 kali. Memang ada dok, manusia yang makan nggak dikunyah dok. Ya ada ada rata-rata orang ngunyahnya hanya 10 kali Pak Langsung ditelan-telan ya <laughs> Artinya belum begitu hancur ya Belum begitu hancur ya nah, Sehingga orang yang makannya tidak dikunyah ini Itu uh, dia apa Setiap makanan yang masuk dalam tubuhnya itu akan menguras enzim-enzim hmm. Di dalam tubuhnya Ya Dan di samping itu juga Salah satu penyebab orang menjadi cepat gemuk Adalah tidak mengunyah makanan dalam tempo yang lama Hmm <laughs> Ya. Kemudian di samping itu, 2 jam sebelum tidur itu hendaknya berhenti makan. Hmm. Ya, sebagian dokter mengatakan 4 jam sebelum tidur. 4 jam. Nah, tapi kadang-kadang orang katanya, "Wah, kalau 4 jam terlalu lama." Ya, kita ambil yang minimal aja 2 jam. Karena pencernaan di lambungan kira-kira 2 jam namanya. Yeah. Kemudian eh, makan itu sarapan adalah yang utama. Hmm. Ya, sarapan utama, kemudian enggak oh, bisa diwajibkan itu ya. Iya, ha. Kemudian makan siang itu dikurangi, ya. Kemudian makan malam sedikit. Hmm. Itu yang paling ideal. Kemudian juga yang ketiga, yang pertama tadi membatasi makan minum, yang kedua membiasakan cara makan yang benar, ya. Yang ketiga mencampur aneka ragam makanan. Hmm. Seperti tempo hari pernah saya jelaskan, hmm. ya. Yaitu 50% biji-bijian, hmm. ya, 30% sayur dan buah. Dan 20% adalah protein. Ya. Jadi 50% biji-bijian ini termasuk nasi, ya kan? Nah, nasi dan biji-bijian lain. Iya. Nasi yang paling baik itu adalah nasi yang uh, tidak digiling, ya. Jadi yang ditumbuk. Beras tumbuk adalah beras yang paling ideal sekali untuk kesehatan kita. Tapi apakah bisa membedakan mana beras tumbuk, mana beras giling itu? Oh, beda. Beda warnanya hmm. lain oh, putih warnanya, nah, ya. warnanya tidak putih Kalau yang hmm. ditumbuk itu hmm. Kalau yang digiling itu putih berasnya. Nah ini juga uh, Seorang profesor pernah bercerita Kepada saya Bahwa uh, dalam berbagai kepusakaan Juga disebutkan Bahwa salah satu penyebab Banyak masyarakat modern yang sakit mah ya, Adalah karena dia makan beras Yang digiling hmm. Beras yang digiling itu kulit arinya Kan tidak ada Ya yeah, ya yeah, yeah. Nah, pada kulit ari itu yang termasuk uh, memperbaiki fungsi uh, apa pengeluaran dari asam lambung, oh. sehingga dia bisa menjadi obat ma. Jadi kalau orang yang sakit ma, itu suruh makan beras tumbuk. Pasti cepat sembuh. Hmm. Ya. Yeah. Nah, ini 50% biji-bijian, 30% sayur dan buah dan 20% protein. Hmm. Kemudian yang keempat, ini yang luar biasa juga adalah berpuasa. Berpuasa. Yeah. Nah. Jadi ini uh, dokter Ronald Klutz ini dalam berbagai penelitiannya dia menemukan bahwa ternyata orang yang berpuasa Pada waktu dia di tengah merasa lapar mm -hmm. ya, Itu uh, hormon pertumbuhannya itu melesat Kadarnya meningkat pesat mm -hmm. Nah peningkatan kadar uh, hormon pertumbuhan yang pesat ini Menyebabkan dia menjadi uh, terjadi revitalisasi organ-organ perbaikan ya Uh, apa namanya kelenjar-kelenjar dan sebagainya dan mm -hmm. itu yang membuat orang menjadi awet muda menurut uh, dalam tanda kutip ya mm -hmm. mereka mengatakan awet muda mm -hmm. gitu ya jadi puasa ini membuat orang awet muda pak ya asal jangan tiap hari puasanya <laughs> jadi diselang-seling gitu ya yeah. ya kemudian uh, juga dianjurkan olahraga teratur mm -hmm. dalam porsi yang cukup karena olahraga yang berlebihan juga menimbulkan uh, salah satu penyebab penuaan juga mm -hmm. Ya, kemudian yang ke yang selanjutnya yang keenam yaitu mengendalikan stres. Jadi kita hidup terutama di kota besar nih kita tidak bisa menghindari stres, tidak ya. mungkin kita. Nah tapi mengendalikan stres. Jadi menerima stres apa adanya, mm -hmm. kemudian uh, apa nih menyikapi stres itu dengan uh, lapang dada. Mm -hmm. ya. mm -hmm. Bagaimana caranya ya harus dilatih. Ya, kemudian selanjutnya yaitu menjaga hubungan baik dengan orang banyak hmm. silaturahim ternyata silaturahim ini ya, besar pengaruhnya itu? besar pengaruhnya ya, terhadap pertumb uh, hormon pertumbuhan kadar hormon pertumbuhan berarti betul dok ya uh, apa kata di dalam Islam ini uh, silaturahmi akan memperpanjang usia memperpanjang umur persis usia, ya, persis, hmm. ya. <tuh> jadi silaturahim ini itu membuat orang menikmati hidupnya jadi orang menikmati hidup itu bukan makan enak sebetulnya. Iya ya. Makan enak itu penjajahan sebetulnya terhadap organ-organ tubuh kita. <laughs> Tapi, <coughs> uh, maaf. <coughs> Tapi yang namanya apa namanya menikmati hidup itu adalah dengan selatorahim. Jadi selatorahim ini bikin orang awet muda juga pak. Kemudian yang uh, selanjutnya yaitu mengurangi konsumsi protein. Jadi ee, kalau dulu ada orang yang mengatakan, banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahawa protein ee, dari ikan lebih bagus dari protein a, binatang ternak, hmm. binatang darat, tidak sepenuhnya benar hmm. <coughs> Jadi yang penting ya harus dikurangi lah protein itu ya Karena protein dari mana pun asalnya juga ee, tetap dia itu ee, kalau kebanyakan itu membuat gangguan terutama gangguan di ginjal hmm. ya. Kemudian juga anjurannya dia supaya kita kembali ke alam Kembali ke alam itu disamping memanfaatkan daya tahan tubuh untuk pengobatan mm -hmm. Juga menggunakan tanaman-tanaman uh, herbal mm -hmm. untuk pengobatan Jika ini dilaksanakan ya dengan baik dan teratur ya, Maka dia meyakini bahwa orang akan tetap sehat sampai dia meninggal dunia Meskipun mencapai usia 120 tahun. Artinya ketika katakanlah kalau meninggal pun tidak membuat uh, susah keluarga lah ya. Iya. Yeah. Sakit yang tidak terkembang. diakhiri dengan kesengsaraan yang betul, berkepanjangan betul. ya. Jadi kalau orang usianya 100 tahun tapi 40 tahun di atas kursi roda kan repot lah. Yeah, iya nah. betul. Ya. Jadi ini. Jadi bagi mereka yang belum memiliki kebiasaan seperti ini. Maka dia kapan pun dia memulai ya. Dia akan kembali sehat dan terbebas dari sebagian besar sakitnya mm -hmm. Jadi tidak ada kata terlambat Meskipun sekarang uh, para pendengar ini ada yang berusia 60 tahun Tapi mm -hmm. belum punya kebiasaan begini mm -hmm. Begitu dia memperbaiki kebiasaan-kebiasaan uh, tadi itu Maka dia akan mulai kembali menjadi muda lagi Ah, jadi tidak ada kata terlambat gitu ya? Tidak ada kata terlambat mm -hmm. Ya. Uh, biasanya berat badan akan kembali menjadi normal, yang tadinya terlalu yang overweight menjadi normal ya. Mm -hmm. Kemudian ototnya juga akan kembali kuat, ya. <tuh> Ini sudah diteliti pak. Kemudian kerutan-kerutan di wajah akan berkurang, gitu pak. Kemudian juga kemampuan berpikir akan bertambah daya, daripada sebelumnya. Daya ingat juga termasuk ya? Iya. Uh, efek penuaan akan berkurang. Uh, daya tahan tubuh akan meningkat, ya. Dan akan bisa mengobati penyakit-penyakit imunologik. Hmm. Jadi daya tahan tubuh meningkat dan penyakit penyakit imunologik seperti alergi misalnya kemudian mungkin penyakit lupus ya kemudian hmm. artritis ya bisa uh, bisa tersembuhkan hmm. dengan uh, kebiasaan yang tadi saya sebutkan itu. Hmm. Kemudian uh, ini juga apa kemampuan seksual juga akan membaik. Hmm. Jadi bagi mereka yang berpuasa rutin mengendalikan makanan ya olahraga secara proporsional ya hmm. itu nanti e, kalau tadinya kemampuan seksualnya udah turun dia akan kembali bagus lagi hmm. ini berlaku juga untuk pria dan wanita tidak hanya pria hmm. ya kemudian e, tekanan darah turun juga bisa ini hasil penelitian ini tekanan darah akan turun dan metabolisme tubuh akan membaik ya sehingga akan menurunkan kadar kolesterol asam urat dan trigliserit hmm. Ya, ini kan sebenarnya cara yang sederhana pak tadi ini yang saya sebutkan ini cara-cara yang sederhana ya. ya yang tadi saya sebutkan itu dan semua orang bisa melakukan tinggal ikuti aturan yang tadi yang baru terdilakan tadi. tadi ya makanya uh, sebaiknya dicatat tadi Pak Taufik sudah mencatat kan ya. <laughs> bisa diperagakan <laughs> ya gitu jadi uh, dan kita bagi umat Islam ya uh, menjalankan tadi ini apa uh, petua-petua tadi itu itu mempunyai nilai uh, ibadah juga Karena itu sesuai dengan anjuran dari Rasulullah SAW hmm. Baik sahabat SFM masih bersama saya Dalam cahaya sore bersama pengkaji kedokteran Nabi Dengan Pak Dr. Haji Muhammad Ali Toha Segaf uh, Selamat bergabung untuk anda uh, Radio Suara Pulau Air di Sukabumi Uh, kemudian Radio Suara Asafiyah di AM792 Dan juga Anda yang menyimak melalui live streaming uh, di www.rasfmjakarta.com Dan untuk Anda yang gabung melalui Facebook juga silakan di facebook.com slash rasfmjakarta Baik, SMS yang pertama uh, <tuh> Dari Pak Ajis 57 tahun di Depok yeah. Uh, Pak dokter, uh, jika otot punggung ini kaku, bagaimana cara supaya bisa lemes lagi? Sebab sudah lama, uh, ini saya rasakan Pak Ajis 57 tahun. Berarti maaf-maaf yeah. ini agak sedikit membungkuk gitu dok ya? Iya. Yeah. Ini uh, untuk menegakkan uh, punggung ini di usia sampai usia cukup sampai 60, bahkan 70. Ada juga yang masih tegar, kuat gitu ya? Iya, nah. Uh. Ya itu kan karena hmm. mungkin kurang gerak aja mungkin hmm. Jadi otot-ototnya itu kurang digerakkan hmm. ya, Jadi uh, Saran saya itu di fisioterapi hmm. <kuh> Jadi di fisioterapi uh, Supaya ototnya menjadi lemas hmm. Sehingga nanti bisa ano. Kalau yang lain ya Sholatnya itu kalau rukuk Yang benar-benar rukuk Yang benar-benar rukuk dan jangan terkesa-kesa hmm. Bangunnya juga menggunakan otot pinggang ya. Jadi Bangunnya itu mengangkat badan itu Dengan menggunakan kekuatan otot pinggang Kadang-kadang ada habis rukuk Belum sampai 45 derajat langsung turun lagi Iya yeah. nah. <laughs> Rukuknya itu Sujudnya yeah. juga begitu sama Jangan tergesa-gesa mm -hmm. Karena pada waktu rukuk dan sujud itu terketarik otot-otot di punggung itu mm -hmm. Dan itu bisa melemaskan otot supaya tidak kaku gitu mm -hmm. mm. Kalau masih kurang mm. ini ya harus di fisioterapi Fisioterapi Iya yeah. mm. Baik Oh ya untuk sahabat yang kirim SMS Jangan lupa nama uh, usia anda Tinggi badan berat badan uh, Kemudian uh, pertanyaan anda ya Dari Didi 25 tahun Kak Idaras uh, Oh jerawat yeah. <laughs> Bagaimana yeah. ini sudah lama diobati tetap saja tidak ada pengaruh dari obat Yang ia uh, obati Ya yeah. Jadi kalau jerawat ini Kan ada yang Kalau, kalau yang sudah lama gitu tentunya Mestinya ya, tidak bisa diatasi sendiri kan ya. Hmm. Harus membutuhkan ramuan-ramuan yang khusus gitu kan. Hmm. Tapi ya, ya sudahlah ini kan karena jaraknya juga jauh ya. Dan ini saya jawab aja. Jadi, bikin naja ini uh, lidah buaya, ya kemudian dicampur dengan uh, timun, ya. dicampur dengan dagingnya semangka tuh, jadi jangan semangkanya yang dimakan itu di bawahnya itu yang putih ya. tuh, nah, mm -hmm. yang putih itu dipotong, diano mm -hmm. dijuh ya, kemudian dipakai untuk masker uh, selama 2 jam. Ida, buah juga dipotong dulu dok ya. Iya, di, nah, dipotong dalamnya mm -hmm. Dagingnya itu mm -hmm. dikeluarkan semua diaduk, mm -hmm. dibikin di apa namanya, di blender, mm -hmm. nah, kemudian dipakai untuk masker, ya. Nah, masker 2 jam Namanya 2 jam Atau kalau tidak ya waktu mau tidur dipakai masker gitu Sampai bangun tidur pagi Tidak apa-apa Karena ini kan orang kalau jerawat ini kan karena panas nah, Jadi ya Ngobatinya dengan yang dingin <tuh> Ya <tuh> Kemudian e, dari istri ditebut 31 tahun usianya Saya sedang hamil 15 minggu Apa manfaat madu bagi janin Lalu bagaimana cara minum ya Untuk e, madu ini Ya kalau wanita hamil, ya uh, boleh minum madu ini. Madu uh, mempunyai manfaat kalau untuk janin, karena madu ini kan banyak mengandung enzim-enzim, mm -hmm. ya enzim pencernaan dan sebagainya. Jadi madu itu sebetulnya khasiat utamanya adalah untuk pencernaan, perbaikan pencernaan, ya kan? Nah, jadi uh, di samping itu juga, karena madu ini adalah obat yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi salah satu bahan dalam Al-Quran ini dinyatakan bisa bermanfaat untuk kesehatan ya untuk pengobatan mm -hmm. Jadi ya silahkan diminum aja e, Mungkin kalau tidak ada problem apa-apa ya pagi hari diminum 2 sendok makan lah mm -hmm. Dicampur dengan air diaduk gitu diminum mm -hmm. Ya akan memberikan manfaat untuk bayinya juga untuk e, ibunya juga dan persiapan nanti ibunya kalau netei. Eh. Mm -hmm. Jadi supaya asinya banyak dan kualitasnya bagus Katanya madu bisa mengobati hampir... Uh, katakanlah semua penyakit ya dok ya. <tuh> ya kira-kira begitulah. Ya. Karena dia itu madu itu sifatnya adaptogen. <tuh> Jadi pada tubuh yang panas dia bersifat dingin. Pada tubuh yang dingin dia bersifat panas. Adaptogen ya. ya. Baik kemudian dari uh, liak di tempat ingin bertanya teman saya. Mempunyai penyakit uh, apa ini jantung bocor. Hmm. Uh, bagaimana cara mengobatinya? Oh, jantung bocor usianya berapa <tuh> nih? Ya, <tuh> ya ini... Jadi usianya berapa, ya kan? Ya pastinya kalau lihat yang sudah bisa SMS, dia pasti dewasa, kan? Nah, jantung bocor ini karena apa? Apa mungkin karena ada penyakit rematik misalnya atau apa gitu? Kan bisa menyerang ke ini juga mm -hmm. katup jantung, kan? Mm -hmm. Cuma ya sebagian besar dari jantung bocor itu pengobatannya ya memang operasi. Operasi. Nah, karena uh, memang belum ditemukan cara lain, ya, uh, untuk Uh, merepair uh, bocornya katup jantung itu ya, kecuali dengan cara uh, dioperasi gitu ya yeah. yeah. um, kemudian sms berikutnya um, ini dari uh, dari hamba Allah uh, apa ini oh di jidatnya ada bisul dok apa sama dengan uh, jerawat tadi dok di jidat ada bisul maksudnya gimana nih Bisul gitu ya iya yeah. Penyakit bisul, ada bisul di jidat sebelumnya pernah ada tapi sudah kempes. Oh nah. ya, itu berulang-ulang apa enggak? Kalau dia berulang-ulang, ya kita curiga mungkin ada kalau berulang-ulang tempatnya sama terus kita curiga ada infeksi di daerah itu yang perlu diperiksa lebih lanjut lah. Hmm, tapi kalau hmm. hanya sekali aja, ya saya rasa kalau kalau bisul itu kan panas ya. Jadi e, pengobatannya itu ya menggunakan bahan yang sifatnya dingin. Hmm. Bisa menggunakan minyak zaitun, bisa pakai apa namanya VCO, dioleskan di situ ya. Dioleskan. Nah, itu kan dua-duanya anti peradangan sama. Hmm. Ya. Baik. E, kemudian Leli dipegang saan dua. E, bagaimana dengan kebiasaan minum susu sebelum tidur? Apakah juga harus dengan selang waktu 2 sampai 4 jam sebelum tidur, dok? Selain makan itu? Iya. Betul. Itu bahkan kalau seperti susu ini dianjurkan paling ano, paling lambat tuh 4 jam, 4 jam, nah, 4 jam uh, sebelum tidur. Jadi jangan jangan terlalu dekat dengan waktu tidur karena pencernaan susu itu lebih lambat ya. Nah, meskipun susu itu bagus untuk kesehatan juga. Gitu. Ya. Kemudian SMS dari Ibu Woro dua minggu lalu saya bercerita tentang diare kronis. Alhamdulillah dokter setelah minum madu dua sendok makan sehari tiga kali. Karena agak lebih baik. Apakah pula manfaat habatus sauda untuk batuk dan alergi? Lalu dosisnya bagaimana? Ya, habatus sauda itu untuk alergi bagus dia, hmm. karena dia eh, apa menyeimbangkan, dia ada anti alerginya di dalam dan dia mengandung bioflavonoid, hmm. <coughs> jadi memperbaiki juga eh, kondisi dari apa namanya liver, karena alergi itu dalam keteran tradisional disebutkan karena ada problem di liver. Hmm. Ya, nah, dosisnya biasanya kalau untuk orang sakit itu saya kasih dua kali dua sampai tiga kali dua, maksimal tiga kali sehari sekali minum dua kapsul. Hmm. Tergantung berat badannya, jadi orangnya gede apa kecil gitu ya? Itu tergantung uh, ya uh, pasti ya. <tuh> Baik, kemudian dari hamba Allah uh, penyakit apakah sebenarnya endometriosis? Yeah. Bagaimana obat herbalnya? Endometriosis đó, mungkin maksudnya. Uh, Endometriosis oh, ya. Nah, jadi kalau endometriosis itu adalah uh, selaput lendir di dalam uh, rahim ya, hmm. dalam uterus itu yang uh, tumbuh di luar rahim. Hmm. Jadi selaput lendir rahim tumbuh di luar rahim. Hmm. Nah, akibatnya kalau orang yang mengalami endometriosis setiap kali dia mens ya. Ini selaput lendir yang ada di luar rahim ini ikut berkembang juga sehingga menekan jaringan sekitarnya dan akhirnya nyeri muncul nyeri. Hmm, hmm, hmm, hmm. Ya, jadi orang kadang-kadang uh, mengeluh uh, ada dismenore sih lahnya, ya. nyeri menjelang head atau uh, apa nih selama head juga bisa hmm, terjadi hmm, hmm, hmm. begitu. Itu uh, yang ditanyakan. Herbalnya. Adakah obat herbalnya? Oh ya ada sih ada. Jadi kalau saya biasa pakai Sidowaya sama tabat bar Disamperkan. Kalau carinya susah kan? Itu mesti langsung ke Pak Dokter aja. Nah itu langsung saya ya. <laughs> langsung. Jadi, jadi tinggal diminum beres ya. Ya ya. Nah. Baik nanti kita akan berikan nomor teleponnya di akhir hmm. acara nanti untuk uh, nomor telepon praktek Pak Dokter di Rumah Sakit Afiat ya. Um, kemudian dari Pak uh, dari siapa ini dari nggak ada namanya. Hmm. Saya oh, usia 75 puluh lima tahun diabetes. Sekarang kaki saya lemah, jadi susah untuk jalan. Apakah obat e, di Apakah obat dari rumah sakit rumah sehat? sehat? Oh, apa solusinya? A, maksudnya obat herbalnya apa untuk penyakit diabetes. E, diabetes? Kakinya lemah sekali, jadi susah jalannya. Ya, e, diabetes bisa pakai jinten hitam, bisa pakai jinten putih. Hmm. Mana yang ada, yang mudah bisa dikerjakan. Hmm. Kalau jinten putih Serbuk uh, bubuk jinten putih Setengah sendok teh uh -huh. Dicampur satu cangkir air panas uh -huh. ya, Diaduk rata ditutup uh -huh. Diamkan kira-kira 10-15 menit uh -huh. Kemudian disaring diminum uh -huh. Tiga kali sehari uh -huh. Itu uh, serbuk jinten putih Tapi kalau mau pakai jinten hitam Bisa juga habet soda uh -huh. ya kan? Biasanya kalau ini saya kasih Tiga kali dua kapsul yang besar itu, Kapsul uh -huh. yang 700 mili itu. Uh -huh. Tiga kali sehari Kemudian di samping itu juga e, pembekaman tuh memberikan hasil yang bagus untuk diabetes uh, Tapi gak masalah dong dengan dibekam itu kan mengulakan darah dok Iya yeah, kita lihat uh, berapa kadarnya Kalau sampai uh. lima, eh, 140 gitu misalnya masih itu bisa. masih berani sih hmm. Puasa 140 berani oh, gitu. Tapi di atas itu ragu-ragu uh, hmm. mas Yan. Hmm. Itu biasanya lebih cepat itu aneh ya Responnya mm -hmm. ya, dengan tekanan <kuh> Baik, kemudian juga saya anjurkan orang diabet minum air putih yang banyak dan Baik. banyak gerak. Ya, kaki lemah itu berarti harus dilatih juga. Kurang Coba barang. terapkan tadi yang saya ngomong itu. Ya, banyak gerak Makanan kan. dikurangi, mm -hmm. dikendalikan, banyak mm -hmm. makan sayur hijau, mm -hmm. ya. Eh, uh, usah takut sayur hijau, jangan takut kena apa namanya semurat. Mm -hmm. Ya, makan sayur hijau yang banyak. Mm -hmm. ya, yang sering makan sayur hijau. Mm -hmm. Kemudian di samping itu kacang-kacangan juga bagus, mm -hmm. ya. Uh, kemudian uh, Olahraga mm -hmm. ya, Dimulai dari yang paling ringan Sampai nanti uh, bisa olahraga naik tangga mm -hmm. Kalau bisa naik tangga 10 kali Itu udah bagus <laughs> Ya Nanti oh, cepat nanti ya. turunnya mm -hmm. diabetes Dan kekuatannya kembali bisa mm -hmm. bagus <coughs> Baik ini gak ada namanya uh, Bagaimana kalau kurang darah Iya, kita lewati saja nanti. Iya, kurang darah minum makan kurma aja. Kurma. Nah, makan kurma 7 butir korma atau ya? minum sari kurma 3 kali sehari kali minum 2 sendok makan. Kalau untuk uh, perawatan kesehatan sari kurma sehari sekali enggak masalah, Dok. ya? Bagusnya bagaimana oh, untuk untuk menjaga oh, kesehatan aja? Boleh, boleh hmm. Nah, hmm. Sekali minum 2 sendok makan Oh 2 sendok makan ya? Iya, pagi oh. hari, campur sama air aja yeah, yeah, Diaduk yeah. enak rasanya kok, hmm. seperti sirup itu Kalau ini saya minum 1 sendok boleh. langsung uh, Boleh, ya, boleh Kalau tidak sakit kan itu untuk suplemen aja 1 yeah, nah, sendok boleh, 2 oh, sendok boleh, ya. boleh ya. <kuh> Kemudian uh, dari Eee uh, di opa oh, saya 52 tahun sedang di dalam mobil ketinggal info mohon dapat ulangi resep hidup sehat oh. e, Kesehatan dari Sri Utami Iya <laughs> ini e, panjang sekali Saya 52 tahun tinggi 156 kegiatan info mohon dapat oh, resep hidup sehat Iya. Poin-poin ini saja dok barangkali nanti di akhir dok ya Iya jadi e, mungkin saya ulang lagi lah sedikit ya Supaya apa ini pertama membatasi makan minum Aha. ya Jangan banyak makan lah istilahnya hmm. gitu ya <laughs> kemudian membiasakan cara makan yang benar. Jadi kalau makan dikunyah paling sedikit 32 kali, ya kan? Kalau di dalam kepustakaan kedokteran itu dikatakan 40 sampai 70 kali. Hmm. terus makannya sedikit-sedikit Masukannya Jangan memenuhi mulut dengan makanan. Karena teburu-buru mau berangkat kantor mau telat ini. Iya. <laughs> ya, kemudian 2 jam sebelum tidur Tidaknya berhenti makan, ya. Uh, sarapan harus banyak jumlahnya sesuai dengan kebutuhan energi satu hari, kemudian makan siang dikurangi dan hmm. makan malam sedikit. Justru makan siang yang dikurangi ya. Yeah, ini malah balik, Dok. Sarapannya sedikit, uh, malah makan siangnya sampai tabora ya. justru makan siangnya malah habis itu tidur ah. ngantuk. <laughs> uh, kemudian yang ketiga yaitu mencampur aneka ragam makanan, 50% biji-bijian, 30% sayur dan buah dan 20% protein hmm. ya. Uh, kemudian berpuasa secara teratur. Kemudian olahraga teratur 3 kali seminggu, sekali olahraga kira-kira 40 menit. Minimal 1 hari sekali Itu seminggu sekali. Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Nah, ya. Kemudian mengendalikan stres ya, menjaga hubungan baik dengan orang banyak ya, silaturahim ya. Karena silaturahim ini itu uh, dikatakan membuat orang menikmati hidupnya. Hmm. Nah, ini menurut penelitian nih. Yeah. Jadi orang yang menikmati hidupnya biasanya itu tali silaturahimnya Uh, kuat gitu ya. Ah. Kemudian juga <kuh> uh, mengurangi konsumsi protein dan yang terakhir back to nature. Back to nature jadi kita pengobatan dan sebagainya itu kita kembali menggunakan cara-cara yang alami. Hmm. Ya itu aja. Hmm. Hmm. Nah. Ya mudah-mudahan Ibu Sri masih menyimak acara ini dan uh, tetap berhati-hati mengendari uh, kendaraannya ya. <laughs> Kemudian uh, dari Ibu Atik di Cipte apakah dengan menerapkan pola makan yang tadi dokter katakan Bisa juga menambahkan berat badan yeah. Soalnya badan saya kurus dok yeah. Tinggi badan 145 Berat badan 36 oh, yeah. Umur 26 tahun yeah. Kecil sekali berat badannya yeah. Kalau tinggi badan 145 Berat badan 36 ya kecil ya Ya yeah. yeah, saya rasa Kalau saya katakan tadi itu Beberapa hari diterapkan itu kan akan membuat orang sehat Bukan membuat orang kurus gitu kan? Artinya oh, kurus bukan berarti tidak sehat dok ya Iya, jadi uh, tidak mengurut. Ini tadi yang saya ungkapkan ini bukan untuk menguruskan badan, yeah. <laughs> tapi membuat badan jadi normal. Yeah. Gitu loh. Jadi orang yang kurus juga jadi gemuk nanti. Mm -hmm. Gemuknya tentunya tidak overweight proporsional, ya, iya. proporsional. Uh, asalkan juga disertai dengan semuanya dikerjakan. Jadi mm -hmm. minum air putih yang banyak, mm -hmm. ya, mengendalikan stres dan sebagainya. Mm -hmm. Iya. Nah. Yeah. Kemudian uh, Leli di Begangsaan minum susu sudah Atikah di Pancoran usia 14 tahun 155 tingginya Pak dokter obat kulit tapak obat kulit telapak tangan dan kaki kering dan pecah-pecah. Iya, -pecah. coba minum air putih yang banyak ya. Kemudian pakai aja minyak zaitun yang gampang. Ya, dioleskan, Dok okay. ya? Iya, dioleskan. Mm -hmm. Jadi pakai minyak zaitun uh, malam hari menjelang tidur. Mm -hmm. Kalau kulit macam koreng gitu, ya gimana macam dok? Iya kita lihat dulu, basah hmm. atau kering ya. Uh, ada yang basah yang sampai merah seperti berlobang. Iya kalau ya. basah pakai sabun soda karena sabun soda itu panas. Dioleskan? Dioleskan. Dioleskan. Uh -huh. uh. Kalau dia berair dan bergaung itu pakai madu. Dioleskan madu? Iya yeah, dioles madu. Hmm. Kadang -kadang nah, cuman... Karena madu itu merangsang pertumbuhan jaringan fibroblas istilahnya. Hmm. Uh -huh. Baik kemudian ada Ina Ina di Bogor hmm. uh, Umur 28 tahun mata saya min atau rabun jauh dari umur 23 Berarti 5 tahun yeah. Apa obat uh, obatnya saya dan mengobatinya dengan tetes madu mata dan minum jus wortel Tapi belum juga ada perubahan Iya yeah. memang kan faktor uh, minus mata minus itu rabun jauh itu kan bukan hanya sekedar Uh, karena penyakit ya mm -hmm. Jadi karena bentuk matanya memang uh, Tidak normal gitu loh mm -hmm. nah, Kalau bentuk mata tidak normal tidak bisa dengan obat yeah, tentunya yeah, yeah. Jadi uh, Ya saya rasa usahanya diteruskan aja Sambil uh, Ya tetap berdoa juga Ya mm -hmm. berharap apa namanya Ada pertolongan Allah gitulah. Mm -hmm. Tapi ya kita uh, tidak bisa Kalau secara medis tidak bisa berharap terlalu banyak mm -hmm. Ya <coughs> Baik kemudian Ya uh, dari Joki Belum oh, lama ini. ini saya terkena penyakit infeksi paru Tidak ya, jelas ini Ini kurang jelas Dari hmm. Iva di Bekasi mengobati kulit kering Ya tadi oh. sudah <laughs> ya. Hmm. Dari Win Usia 27 tahun di Cibitung Saya punya penyakit gatal-gatal Kalau makan ikan dan telur Pasti sesudahnya gatal-gatal Berarti tidak yeah. makan ikan sama telur kelinci. Ya yeah, ini mungkin alergi bisa. Mm -hmm. Ya tapi ini uh, kalau pengobatannya itu penguatan ini, penguatan apa? Liver ya. Mm -hmm. Jadi biasanya kalau saya itu dilakukan pembekaman, ya uh, pertama menggunakan titik, -titik sunnah, ditambah lagi dengan titik uh, liver, mm -hmm. ya dan uh, karena ini ada hubungannya dengan ya liver ya, kemudian titik lambung mm -hmm. juga, mm -hmm. ya itu titik lambung, titik liver. Kemudian uh, titik sunnah Jadi hmm. dilakukan pepegaman yang rutin dua minggu sekali Dua minggu sekali ya. Baik. Dari Ibu Yanti di Gerogol Usia 50 tahun Berat 54 tinggi 154 uh, Pak dokter Obat herbal apa untuk mengatasi persendian dan Pegal-pegal atau nyeri dan apa herbalnya Untuk orang menjelang menopause Supaya ya. badan tidak nyeri Dan apa obat herbalnya untuk mengatasi Kesemutan juga pada kaki Apabila <tuh> habis sholat duduk lama Uh, le le duduk lebih dari setengah jam. Iya. Yeah. <laughs> Lengkap sekali ini. Banyak -banyak. Ini banyak sekali ini keluhannya. <laughs> <laughs> ya ini kalau saya bilang ini uh, perlu konsultasi juga lah menurut saya. Hmm, ya. hmm. Hmm, jadi seperti menopause itu kan tidak mudah juga pengobatannya. Hmm, hmm. Ada sih campuran-campuran yang biasa saya pakai juga Betul. untuk mereka yang menopause misalnya ya. Kemudian untuk uh, supaya badan tidak nyeri-nyeri ya. Nah ini... Tak tahu saya apa karena ini munculnya gejala-gejala ini karena lagi menopause mungkin diberikan obat yang uh, sifatnya untuk mem, apa sulih hormon mm -hmm. tapi dengan obat yang apa namanya herbal mm -hmm. ya saya rasa pasti ada kurangnya nanti uh, itu ramuannya saya ada di ini mm -hmm. di kliniknya jadi mohon maaf kadang-kadang memang tak bisa diterangkan ah. secara lengkap karena ya tadi seperti contohnya tadi kan ya Pak Taufik <laughs> kalau saya bilang contohnya obatnya ini ini ini ini, ini di mana nyari obat <laughs> ini gitu ya Uh, yeah. Baik kita akan beri sejenak. Ini ada pertanyaan mengenai uh, darah tinggi juga sudah uh, dari Oh ini tidak ini yeah. biji pala mengakibatkan tekanan darah tinggi oh, tidak ada sama sekali tidak benar. Mm -hmm. Justru biji pala itu uh, membuat tidur menjadi lelap, mm -hmm. ya dan uh, akan menurunkan tekanan darah tentu. Mm -hmm. yeah. mm. Dan uh, untuk anda yang menyimak melalui live streaming di www.rsjmjakarta.com juga anda yang menyimak melalui Radio Suara Pulau Air di Sukabumi Juga Anda bisa menyimak acara ini Juga Radio Suara Safiya Di AM792 Untuk Anda ingin berkonsultasi dengan rumah sehat-afiat eh, Pak Dr. Alita Hasegap Nomor teleponnya 754-7291 Saya ulang 754-7291 Baik kita lanjutkan Dari Vita oh, Pak Dr. Habatus Saudah Apakah bisa untuk terapi kehamilan Dan obat yeah. apa Uh, untuk ibu saya yang tidak bisa berbicara akibat stroke 5 bulan ini. Iya, yeah. jadi kalau <tuh> hapus maksudnya untuk terapi kehamilan itu saya tidak tahu. Apa ingin punya anak dengan minum itu? Hmm. Saya tidak tahu itu. Hmm. Jadi kalau memang orang tidak uh, apa namanya infertilitas ya tidak punya anak, itu harus cari dulu penyebabnya apa gitu. Apakah hmm. infeksi? atau karena spermanya kurang sperma hmm. dari suami atau hmm. uh, istrinya yang rahimnya tidak subur gitu kan hmm. nah hapus soda itu itu yang menonjol itu kan dia sebagai anti uh, peradangan anti alergi kemudian antioksidan hmm. gitu loh itu yang menonjol itu aja jadi tidak berarti bahwa semua penyakit bisa dengan hapus soda enggak oh, gitu. nah terus pada kehamilan trimester pertama saya tidak anjurkan orang minum hapus soda Karena abad-sauda itu panas derajat 3. Jadi dalam kedokteran nabi, dia termasuk panas derajat 3. Hmm. Kalau panas derajat 3, untuk wanita hamil itu kurang bagus. Hmm. Nah, nanti setelah trimester 1 lewat, masuk trimester 2, lebih bagus lagi kalau trimester 3 baru minum abad hmm. nah. Ya, ya. <coughs> Kemudian Muflihun. Oh maaf, tadi ibunya tadi kasihan, belum oh, dijawab. Ya. Ini stroke. Uh, stroke ya, tidak bisa bicara gitu kan. Hmm. Nah ini memang... Uh, ada beberapa hal. Pertama, adalah pengobatan stroke-nya sendiri. Mungkin perlu diperiksa di cek, ya. Apakah kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, apakah ada tekanan darah tinggi, ya jantungnya normal apa enggak, Itu dicek dulu semua, mm -hmm. ya. Nanti kalau sudah ketahuan semua, baru kita obati itu penyakitnya masing-masing itu sebagai penyakit dasarnya dulu. Mm -hmm. Kemudian setelah itu lakukan bekam refleksi secara rutin. Ya, itu saya anjurkan dua minggu sekali Bekam refleksi. Ya, mm -hmm. kemudian di samping itu berikan obat. Ya, obat yang uh, banyak manfaatnya untuk uh, stroke ini secara umum adalah uh, teh pegagan. Teh pegagan. Ah, minum beli sekarang banyak dijual kok teh pegagan mm -hmm. di mana mana ada. Mm -hmm. Jadi diminum aja teh sebagai teh pagi dan sore. Kemudian di samping itu ya pengobatan dari penyakit-penyakit uh, dasarnya tadi itu. Mm -hmm. Kemudian di samping itu juga Dilakukan fisioterapi terapi. Hmm. Terus latihan bicara. Kalau latihan bicara, kalau dia salah jangan disalahkan. Biarkan hmm. aja, tidak apa-apa. Tapi yang penting dia harus banyak bicara itu. Ah, oh, lebih banyak bicara. Uh, itu untuk mungkin dia tu ada gangguan fungsi luhur juga akibat stroke hmm. itu. Hmm, hmm, hmm. Jadi uh, di latihnya dengan banyak bicara. Biar aja dia cerita keliru-keliru, tidak -keliru, hmm. apa-apa. Ikutin. Misalnya ya. mau bilang bilang gelas keras misalnya ya kan Atau mau bilang gelas beras misalnya gitu kan hmm, ya. eh, Itu gak apa-apa Tapi yang penting kita tahu maksudnya dia Biarkan hmm. dia begitu berproses Nanti lama-lama itu akan mengalami perbaikan hmm. Nah gitu samping itu fisioterapi tentu Harus banyak latihan terus ya Iya betul. Hmm. Nah. Ya dari Muflih Kunti di Tegal 23 tahun saya seorang penjahit Kira-kira agak tetap sehat Obat apa yang cocok buat pekerja setiap oh, yeah. hari selalu duduk? Oh, <laughs> ya yeah. meskipun menjahit selalu duduk, tapi harus setiap 2 jam sekali bangun, uh, bangun uh. membuat gerakan seperti ruku, ya kemudian memiringkan kanan uh, badan ke kanan dan ke kiri, ya kan? Kemudian jangan lupa membuat gerakan seperti salam. Hmm. Ya, jadi menghadap ke depan tegak, uh, kepalanya miring ke kanan. 90 derajat hmm. tahan sebentar Miring ke kiri 90 derajat tahan sebentar hmm. Kemudian juga pandangan Jadi keluar uh, bangun sebentar Tiap 2 jam sekali Bangun sebentar dari penjahitan itu Tempat hmm. menjahit Bangu. Kemudian nah, dia biasakan melihat jauh Melihat pohon-pohon di luar Misalnya atau rumah-rumah atau kendaraan di luar lah. Karena menjahit kan melihat dekat itu. Melihat bahaya. dekat terus lah. <laughs> Jadi itu tiap 2 jam sekali Lamanya kira-kira 5 sampai 10 menit lah. Hmm. Pada saat itu gunakan manfaat Untuk uh, minum Minum air putih yang banyak ya, ya Insya Allah ini bisa membantu Terus kalau mau meningkatkan Kekuatan, kesehatan ya Minum aja haba tusaudak setiap pagi Dua kapsul yang ukuran besar itu uh, Haba tusaudak dua kapsul Kemudian minum madu ya, Insya Allah nanti ada manfaatnya Pagi dan sore minum madu Pagi sebelum bekerja dan sore istirah istirahat uh -huh. Kalau bisa Bagaimanapun sibuknya bekerja Maghrib istirahat malam istirahat manfaatkan untuk istirahat atau hmm. mengerjakan hal-hal yang sifatnya ringan hmm. ya nah. apalagi bentar lagi puasa dok orderan jahitan penuh ini nah itu kesehatan Ramadhan harus dijaga ya <laughs> <laughs> ya <laughs> baik kemudian dari Ar ini masih remaja 15 tahun celah uh, lagi ini <laughs> mengecilkan pori-pori bekas jerawat nah tadi jerawat sudah hilang dalam ya. bekasnya nah ya, ini Um, maksudnya apa bekas jerawat yang berupa jaringan kayak cicatrix, jaringan ikat itu, hmm. jaringan parut, ataukah bekas jerawat artinya pori-porinya melebar, hmm. ya kan? Kalau pori-pori melebar dikecilkan, itu memberi efek buruk juga terhadap kulit. Lama-lama kulitnya menjadi kering. Gitu. Ada sih obat-obat yang jenis itu biasanya campurannya ada alkoholnya juga hmm. di situ. Hmm. Tapi itu uh, memberi efek uh, membuat uh, kulit menjadi kering gitu. Hmm. Ya saya rasa yang wajar-wajar aja lah dijaga <laughs> dengan apa namanya. Mencuci wajah secara teratur, ya. kemudian pergunakan seperti tadi resep yang saya berikan tadi ya. Hmm. Jadi campuran antara timun dengan buaya. Uh, lidah buaya dengan anunya semangka. Adanya uh, hatinya. Ada, ya? ada yang putih itu ya. Yeah. <coughs> kemudian uh, ini enggak ada namanya ini. Oh Ibu Yani di Bangka pada anak saya satu tahun delapan bulan sariawan di lidah. Obat herbalnya apa? Satu tahun, lapan bulan. Waduh, ya. rewel-rewelnya ini. Kasih aja, ano, apa namanya, madu. Di lidahnya, dok. Ya? Oleh si madu aja. Mm -hmm. ya. Nah, insya Allah, bisa bagus. ini. <tuh> uh, Pak dokter, apa manfaat sandal kesehatan bagi tubuh kita dari Ibu Mintarsi? Oh. Oh, sandal yang ini <tuh> ya. Sandal kesehatan ini, apakah yang mana yang ada magnetnya itu atau gimana ya? Atau sandal yang ada... Apaan tonjolan -tonjolan ya, tonjolan-tonjolan itu? tonjolan itu mungkin dia, ya, Kak. Iya. Kalau saya sih tidak anjurkan ya, karena kan kadang-kadang itu dibuat secara tidak profesional kadang-kadang. Hmm. Kan sekarang banyak dijual itu, sandal-sandal dari kayu-kayu Nah, ya. gitu. Ha -ha. Hmm. Kalau memang Uh, ingin memberikan efek positif terhadap kesehatan ya di, terap, uh, di refleksi aja mm -hmm. pijat refleksi mm -hmm. ya yeah, itu oleh pemijat yang memang sudah uh, ah, apa namanya um, ya, uh, sudah mengerti lah mm -hmm. ya yeah. baik kemudian dari uh, Penny usia 23 tahun berat badan 30 tinggi 148 Dokter puluh delapan dok saya punya mah setiap Kurus makan <laughs> selalu mual walaupun sudah makan obat yeah. mah sedangkan sakit uh, Sedangkan suka makan terus apa obatnya dok? Ya, ini 30 obat mah. Kilo. Ini obat mah ini Pak Taufik hmm. sudah hafal ah, ya. Masya <laughs> Lupa lagi pak ya. Lupa lagi dok. <laughs> ya, pakai hmm. temulawak aja. Beli aja serbuk temulawak hmm. ya di uh, di supermarket supermarket banyak dijual ya. Hmm. Uh, dibuat sarin temulawak ya satu cangkir. Kemudian ditambahkan pemanisnya itu pakai uh, madu. Mm -hmm. Diminum perut kosong pagi hari, mm -hmm. sebelum uh, isi apa apa. Mm -hmm. Kalau tidak tahan, kadang-kadang ada yang Wah oh, saya kalau perut kosong minum itu mual. Ya udah habis makan tidak apa-apa. Mm -hmm. ya, jadi yang penting itu manfaat temulawaknya itu. Mm -hmm. Baik, kemudian uh, Pak Dokter apa ini alamat praktek tempat Pak Dokter oh, dicatat yeah. nanti. Oh iya nanti yeah. terakhir ya dari terakhir ini SMS oh, dari Dok istri saya umur 38, kepala sering melayang, mahnya juga sering sakit. Yeah. Obat herbalnya apa? Dari siapa namanya nggak tahu nih. Cuman istri saya nih. Iya yeah, ini atau berat, -berat nama... badannya juga belum jelas belum jelaskan, ya. Nah. Yeah. <tuh> Kalau sering melayang ini mungkin apakah maksudnya vertigo atau hanya rasa melayang aja biasa hmm. ya? Mungkin ini gejala vertigo atau mungkin juga karena kurang darah bisa? Nah, jadi hmm. saya anjurkan untuk sementara ini, minum aja uh, madu, madu 3 kali sehari, pagi 2 sendok makan, siang 2 sendok makan, sore 2 sendok makan Itu juga bisa mengobati pencernaan dia hmm. Hmm. Baik, uh, saya beri bonus satu SMS dari putih 28 tahun saya setelah pasca operasi pertama kali Uh, apa ini ada sebulan masa terasa, oh masih terasa nyeri dan perih di bekas jahitan. Yeah. Oh bagaimana cara mengatasi perih setelah operasi ini Barangkali itu pertanyaan kesimpulannya. Oh iya ini operasinya apa? Sehingga mm -hmm. segera. Nah, jelas, kan jelaskan ya. juga. Apakah di perut, di kaki kah atau di mana? Jadi ya. Mm -hmm. ya mungkin uh, ini aja di apa naya bekasnya itu kalau tidak ada luka, ya, ya kasih aja pakai minyak zaitun, dikosok minyak zaitun, gitu ya. Mm -hmm. nah. Baik, yang terakhir dok Sebagai uh, yeah. apa uh, penutup Dan untuk sahabat Saya ingin berkonsultasi dengan rumah sehat afiat uh, Pak Dr. Ali Taha Segap Mohon dicatat, telepon 021 754 7291 Telpon 754 7291, prakteknya di Jalan Limuraya Depok Ya dok ya, uh, ya. Oh di Cinire, uh. Limuraya Depok uh -huh. ya saya, saya ulang, 754 7291, silahkan dok, yeah. dok Ya Ya, jadi uh, uh, kita makin hari, kita makin melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah benar, nyata, dan uh, makin dibukakan mata kita. Sehingga uh, tidak ada salahnya kita terus mempelajari menggali apa-apa uh, yang diajarkan Rasulullah SAW dalam bidang kesehatan. Jadi apa yang tadi saya sampaikan itu, sebetulnya cara-cara yang sederhana, yang tidak perlu biaya besar-besar, orang bisa sehat. ya kan? Bahkan bisa sembuh dari sakit. Jadi saya juga berharap semua orang yang uh, mendengarkan ini bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari karena caranya mudah. Saya selalu kalau mau ceramah ya, itu selalu saya pikirkan bagaimana saya bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang yang mendengar itu, cara-cara yang mudah ya kan. Kalau saya bicara hanya setiap orang konsultasi silakan datang ke klinik ini hmm. kan kasihan ya. Yeah. Jadi saya selalu berikan hal-hal yang bagaimana yang mereka bisa mulai. Nah, Oleh karena itu, mulailah segera. Hmm. Mulailah segera mengamalkan apa-apa yang tadi sudah disampaikan ini hmm, hmm. Karena ini saya sudah melihat bukti ilmiahnya hmm, hmm. Jadi insya Allah kalau orang orang mengamalkan ini mudah insya Allah ya. Jadi itu pesan saya itu kita coba. Baik terima kasih nah. Pak Dokter Juga terima ya, kasi, kasih sahabat Tersefem yang telah menimak melalui program ini Juga anda yang mendengarkan di Radio Suara Pulau Air di Sukabumi Jawa Barat juga Radio Suara Safiya yang mendengarkan melalui live streaming di www.rasfmjakarta.com Mohon maaf sahabat SFM, bila terlewatkan untuk SMS ataupun penelpon yang tidak uh, kami angkat untuk uh, sore kali ini Terima kasih Pak Dokter, insya Allah kita jumpa kembali dua pekan yang akan datang Terima kasih, saya Taufik Ilham, ila wabarakatuh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh